Tang ya. Terima kasih di perjalanan mudah-mudahan urusannya segera dimudahkan oleh Allah. Perjalanannya diselamatkan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Amiin. Pada para donatur yang sudah memberikan hal-hal yang baik kepada pesantren ini, mudah Allah membalasnya dengan limpahan balasan yang lebih baik lagi. Kak yang TPTP lagi masantran di sini mudah ilmunya manfaat barakah, kehidupannya bahagia dunia dan akhiratnya Amin ya robbal alamin. Basmallah walulululul salihah, taufah tihah. Alhamdulillahirobbilalamin, robbi alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin, robbi alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin, robbi alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin, robbi alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin, Sirodalatinan antara yang mengiringi manusia ini mana soal ini romping wali-wali daya. Dah mantap, cukup. Selain ramadhan rahib sebelumnya baca doa. Pengalaman ada doa ya. Apa bunyi doanya? Bila Allahumma innah wa maghfirataka karja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dambi allahuumma illam takun ahlan an anlu rahmataka rahmatuka ahlun Antabul wani di annaha wasiat kull la ya arham rohimin mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang jelek di kehidupan sehari-hari kita ketemu yang enak-enak aja makanan enak, teman asik, rezeki berlimpah, dompet penuh dan lain-lain amin kayaknya agak ancam aminnya pak. Bismillahirrahmanirrahim <tik> <tik> Rahmanul Rahim wal Maqlooh as-Saniyatul Sarasur nasihat yang ke ya? oh, 32 puluh, tiga ya. Oh tiga puluh Baik, terima kasih. Tidak emosi. Di sini hadis kaulan Nabi ya Alaihi Wasallam. Nabi berkata Nabi bersabda Ida kana yaumul kiamati Yudu'u al-mizanu Nah ini nanti jadi bahan ini nih Bahan sorogan Ini kan masih gundul ya Ida kana yaumul kiamati Kenapa dibaca kana Kiamati Fadha Yaumul kiamati Kenapa dibaca yaumul Jadi panggil kepada doa di anahu bukan di singompro awal bot ya jangan diompro lawal kiamati yurdah kita ngadare nglima juhur hal mizanu fayu bi ahlis salat fayu fauna jurohum bil mizan saya baca dulu enggak belum baca summa bi ahlis shaum Paiwaf pauna uju rohum bil mizani sumayuk tabi ahli balak layun sobulahum mizanun walayun sorulahum diwanun paiwaf pauna uju hisab hatta tatamanna ahlal ahl al apiati Biman zilatihim min kasrati Sawa billahi ta'ala Dan gitu aja ceritanya <laughs> Hadisnya panjang Agak-gakak panjang amat ya Baik Kata Nabi Muhammad SAW Bersabda Tidakana yaumul kiamah Nanti ketika hari kiamat kiamah Yubau al-mizan Nanti Allah menyediakan apa mizan Timbangan Ya jadi nanti ada timbangan ketiga hari kiamat. Terus ngapain timbangannya? Fai utaf di ahli sholat. Oh orang-orang yang ahli sholat sebelah kanan sini. Oh bina tanya sholat, ujung sholat. Luar biasa. Mudah-mudahan akan-akan ternyata yang hadirin semua di antaranya. Di ahli sholat. Orang yang ahli sholat dikumpulin di depan timbangan tersebut. Fai uaf fauna uju rohu. Dan diberikan pahala Dari sholat tersebut Sholat subuh, kobliyah Badia subuh, enggak eh, ada ya Tuhan tahaju 200 ribu rokaat Luar biasa Kok bisa? Bisa Karena sholat tahajunya di Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat. Eh 100 ribu Di Masjid Nabawi 10 ribu Di Masjidil Aqsa 1000 rakaat. Jadi pengen ribu rokan cukup 2 rakaat di Masjidil Haram. Dapat pahala 200.000. Asal tekacinya. Ah, kaci weh oh, pokoknya. Di ahli salat wa iwa fauna Orang-orang yang ahli salat, mudah-mudahan kita di antaranya diberikan pahala salatnya. Ini seberapa pahala salat kalian. Ini tadi salat subuh walaupun rada dahdiran enggak apa-apa dikasih pahalanya. Terus semua yuk tapi ahli sholawu. Sebelah kirinya lagi ada ahli puasa. Wah karena kamu sudah sholat hari ini dan juga puasa hari kemis, maka dikasih pahala. Bayuap fauna uju Pahalanya segini ya. Kalau puasa hari kemis begini sholatnya, puasa apa namanya pahala puasa, pahala sholat segini diukur ada ukurannya ukuran pahala sholat dan pahala puasa semua ada kadar dan ukurannya sudah tadi yang paling kanan orang-orang ahli apa sholat para baris itu aja baris-baris siap berapa oh. pokoknya pakai bahasa Arab apa sih ini? dia pakai bahasa Arab ya bisa itu itu <laughs> kalau bahasa ini siap berapa lu pernah di pesantren pertama kali menerapkan upacara pakai bahasa Arab itu. Jadi istiqin dur, amin. Habis siap berat ya, amin. Di bawah wa yu bil mizan. Ahli puasa sebelah kanan, ahli eh di salat ya, di sampingnya ahli ahli puasa. Terus sampingnya lagi siapa itu? Sumayu ta bi ahli bala. Layun yun syuruh mizanun wala yun syuruh diwan. Nah, di samping ahli puasa itu ada orang yang dikumpulkan oleh Allah Karena disebutnya ahlul bala Ahlul bala itu orang yang sering dapat musibah Tapi tidak mengeluh dengan musibahnya Hidupnya banyak susah Tapi seri, weh Tidak punya duit Seri gitu ya Tidak naik galo Tidak ada Batur gawis <laughs> Juru Ahlul bala Orang yang sering dapat musibah Hilang HP Seri serangan di kamar <laughs> Jadi orang yang dikasih musibah oleh Allah Tapi tidak mengeluh dengan musibahnya Orang yang seperti ini Dikasih pahalanya oleh Allah Layun sobulahum mizan Tidak pakai timbangan-timbangan lagi Kenapa? Kalau yang ahli sholat itu timbangannya ini pahala sholat Yang sebelah kiri kira-kira ada hal yang memberatkan enggak? Oh ini wudhunya kurang sempurna? Dikurangin Oh ini pas ta'filatun isrom, ta'filatun sampai sakitulai? Dikurangin Oh ini pas sholatnya kurang ikhlas? Dikurangin Jadi pahalanya ditimbang dulu untuk ahli sholat Ahli puasa sama, pahalanya dua ton misalnya Oh dia puasanya nggak ikhlas gara-gara apa puasanya gara-gara disuruh Ustad pak dikurangin kurang ikhlas. Oh pas buka puasa dia ngambil makanan bang Padil yang sudah dimasak sudah dibuat dimakan ya. Tapi nggak bilang dikurangin. Oh lagi puasanya ngomongin kucing misalnya ini ya? ya, kucing dari baju igelis wah. <tapi> Akhirnya dikurangin dikurangin yang tadi pahalnya besar jadi sedikit sedikit bagaimana ukuran atau kebiasaan ketika dia melakukan ibadah tersebut dan yang tadi yang ketiga ahli apa ahlul balak atau orang yang biasa dikasih musibah orang yang biasa dikasih musibah ini malayun sobulahu mizan, gak diukur-ukur gebrut pun jadi gak ada kurang-kurangan itu masa bundel, jadi saat, eh, dijualnya satu bundel satu set satu keblak gitu ya. Tidak ada ukuran-ukuran layun sumulahu mizan. Udang enggak pakai timbangan. Sterus payuha mauna ujuruhu bi ghairi hisab. Pahalanya juga enggak pakai fit and proper test. Jadi enggak diperiksa dulu ini kira-kira musibahnya seperti apa gede apa kecil enggak, pokoknya jeger. Di ujung hadisnya hatta yatamanna ahlul abyah laukanu bi manzilatihim min qasr tisabilillah. Sehingga orang-orang pada pengen ya Allah enaknya ahli bala orang yang sering dikasih musibah tapi ridho dengan musibah dari Allah. Tahu gitu mah ya Allah jangan ngasih banyak saya nikmat. Dengan ngasih saya banyak musibah. Ridho dengan musibah di, di akhirat lebih gede daripada pahala salat dan pahala puasa. Artinya kesempatan besar buat sahabat-sahabat santri, akang-akang, teteh-teteh semua yang di pesantren ketika ada musibah jatuh misalnya di beton seseorang, anggap aja itu musibah kenalan ya. Halo gitu ya. Datang ke bawah, makanan sudah habis. Waduh, musibah. Sabar saja. Beras masih banyak, makanan itu beras. Emang anu. Apalagi jatuh di WC Apalagi kehilangan inilah Kehilangan seseorang yang ada di hatinya <laughs> Bersyukur harusnya bisa nyari yang baru <laughs> Stoknya masih banyak Orang yang terbiasa dengan nerima musibah-musibah dari Allah Baik itu cobaan dan lain-lain Orang tersebut akan diberi pahala, pahla Bihoyri Isab layun sopu lahum diberi pahala yang besar dan tidak usah pakai timbangan. Kenapa nggak usah pakai timbangan? Saking besarnya pahala dari Allah Subhanahu Wataala. Jadi jangan jangan menyeringkum atau ngetawain orang yang sering kena musibah ya. Wah kamu a dikit-dikit bodoh, dikit-dikit lengit tweet, nggak apa-apa. Hilang laptop dan lain-lain, sabar aja. Ternyata kesabaran orang yang mendapatkan musibah Dengan sabarnya bisa mengalahkan ahli apa tadi? Ahli sholat dan ahli puasa Jadi mungkin geng sebelah kanan Wah dia mah hobinya sholat, tahajud dan lain-lain Apalagi orang yang ahli musibah Tergolong juga ahli sholat dan ahli puasa. Oh. Udah rencana pagi-pagi Wah habis ini saya mau makan Apa gitu mi perlu kanku cengek dua ton <laughs> apa lagi? wah udah dibayangkan sampai bawah ternyata minyak udah ada yang makan gas habis dan lain-lain oh mungkin allah nyuruh saya puasa itu saja menurut kita susah tapi ditanggapi dengan hal positif malah menjadi hal yang luar biasa. Kenapa nanti di akhirat orang yang ahli sholat, ahli puasa akan ngarep.com ya. Di situ kata-katanya yatamanna. Jadi yatamann itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Kalau bahasa istilahnya tamanni. Ya tamanna itu ilmu dorena. Hatta yatamanna sehingga mereka ngarep, ya Allah tahu gini mah Masih musibah ada gitu. Pahala syukur ada, tapi tidak sebesar pahala orang yang sabar ketika mendapatkan Musibah dan kesusahan Santri harusnya orang yang paling hebat Dalam latihan eh, Apa namanya Untuk berlatih sabar Enggak eh, punya duit Tenang aja gak usah riwul Kita lahir pun gak bawa duit Dan ketika mati pun gak akan bawa duit Kalau lari kesana Kayaknya musibah semuanya kecil Musibah itu terasa besar Karena kita biasanya gak didok Contoh misalnya, ii uang saya yang 10 ribu mana ya? Ditanyain semua, dua rt ditanyain Padahal di tombetnya masih ada 279 ribu Nah, ribu, nah yang anus 10 ribu Syukuri aja yang ada, musibah hilang 10 ribunya Mudah-mudahan anggap aja sodapok, gitu saja Selesai, musibahnya berpahala, syukurnya tetap berpahala Pulang ke rumah habis ini misalnya bapak mamahnya di rumah belum masak apa-apa. Oh, -apa. euh, kui teh kolote teh masaknya jadi wah. Udah syukurin dulu aja sehatnya. Kalau memang enggak ada makanan ya kita cari makanan aja. Enggak ya bikin. Tadi nah, malam jam berapa itu? Setengah sepuluh wah udah luar biasa udah ngimpi makan enak di rumah. Akhirnya enggak ada, saya coba bikin cireng tadi gak tahu salah apa jadi nganggep cireng, isi ke lehong gitu. akhirnya saya cari di google cara buat cireng ternyata airnya harus panas ya. saya pakai air dingin, aci jadi, jadi lem jadi yang butuh lem nanti saya punya sapanci itu ya. buat 2 tahunan gagal ya acara nonton championnya gagal hahaha ya tapi nggak apa-apa niatnya kayak mulailah ya. <laughs> jadi tadi pengennya ingin cireng paraden tapi paradennya sudah meninggal ya jadi yuk, gagal cireng saya tadi mau nanya kira-kira kalau udah gitu jadi apa gitu ya di papuan apa jadi papeda gitu ya makanan orang papuan ya coba tanya ke kakak zada zada kakak di sana makanan papeta <laughs> Ya tapi tadi mikir, apa barusan sudah lagi mikir ada SMS dari Kang Giri, seruah mengada. Itu lagi mikirin nih, diapain? Ya apa saya tinggal nggak? Di mubazir, dimakan? kayak makan lem, ya super glue apa apa ini? Eh, sebelum bisa sebelumnya siapa? Bisa? Ya, biar nanti saya ekspor ke sini lah. Lumayan itu, hampir dua gintas setengah. Itu apaan <laughs> sih itu rumah itu cara bikin cireng gara, -gara kemarin sore diajak makan pempek ku bang berarti wah kayaknya saya bisa bikin pempek bumbunya sudah ada dikasih tinggal tadi nggak ada pempeknya karena nggak ada ikannya tadi saya bikin cireng aja jadi galai galai nih ku begini bentuknya gitu ya jadi ingat uh, budi yang lehoan itu Baik itu nasihat dari Rasulullah Sallamualaikum. Masalam bagi siapa berbahagialah bagi orang yang ahlul bala. Ahlul bala artinya orang yang ahli dalam menghadapi musibah. Musibah apa namanya yang di Palembang deh? Jam itu? Ahnya musibah asap reja tuh Jadi ada musibah asap dan lain-lain. Cari hal yang positif. Apa cari ilmu? Kira-kira bagaimana membuat Uh, rumah terbebas dari asap jadi tahu sekarang ternyata kalau ingin terbebas dari asap tutup pintu, jendela juga kalau bisa ditutup pakai pakai kain basah katanya oh ya saya nggak tahu udah pakai kain basah apa jadi terserap dengan kain tersebut jadi tetap ada udara uh, ada lagi penemuan apa namanya masker yang dari sabut kelapa gitu nggak smk mana ya sm apa sma jadi sabut kelapa di talion jadi tutup-tutup. Ah, jadi sih Jason and Freddy ya yang film. Eh, ya. apa kayak jadi partai gitu ya? Saya mau nyoba tapi dah oh begini bentuknya ya. Pakai tali rafia, pakai sabut kelapa, geringankan atau jadi, apa? Pakai batok kelapa sekalian. Gitu? Lebih sabut kelapa itu bagusnya buat e, menghilangkan nyamuk. Jadi kalau lagi masih banyak nyamuk, bisa pakai sabut kelapa itu biasa. Ya. Malah bukan enggak harus pakai sabutnya, batoknya pun bisa. Gimana caranya? Balai doga neto. Perlu dengengun itu. Baik, itu nasihat dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahlul balak ketika mendapatkan musibah. Kita sabar mendapatkan musibah Malah ada di dalam hadis Qudsi uh, Yang pernah dibacakan oleh guru kita apa ya? Malam yardo ala kodoi Walayasbir ala balai Walyahruj bin tahtal ardi, Waliyat tahir robban siwaya Atau saya robikan gitu Masih ingat kan pas ngaji enggak? Ah. <tuh> uh, hadis itu berapa? Itu di Abi Jabron Itu ya Man lam yarbau ala baboi wa la yazbir ala balai fa yahrud min tahtal ard wa yatakhir rubban siwaya Barang siapa yang enggak rito dengan kobo' qodarnya takdir misalnya Bang Irfan dipotong ganteng saya oleh ya omongku saya ganteng sih gitu seperti bangsa <laughs> Jadi dikutuk misalnya ditakdirkan oleh Allah ditakdirkan kaya, enggak nerima ditakdirkan cantik enggak nerima gitu kan <laughs> Karena jadi orang ganteng pencape ya dikejar-kejar terus ya. Mendingan jadi orang doleh. <tipto> Balay ya ala balai dan tidak sabar atas musibahku. Kata Allah, yang enggak rida dengan takdirku, yang enggak sabar atas musibahku, apa perintah dari Allah? Fal ya khruj tahtal ardi. Khuraja ya rujuj. Apa khuraja ya rujuj? Keluar min tahtal ardi. Dari bawah bumi dari kolong langit kita diusir kita mau kemana mau ke kolong meja waliat takhir droban jiwa lu cari dah kira-kira tuhan selain gue kata Allah kalau Allahnya ternyata orang betawi waliat takhir droban jiwa cari tuhan selain saya saking kesalnya artinya takdir Allah ya terima gimana lagi sudah takdir musibah dari Allah nggak ada tugas lain kecuali ber Sabar, di sini di ampek lo. Kalau dimarahin sama Gheri, tinggal sembunyi ke kamar beres. Dimarahin sama Ustaz, sembunyi nyumput masih bisa. Dimarahin sama Allah, kita mau kemana? Ke kolong meja, ke kolong mobil nggak ada nggak bisa. Paling ya dropan siwanya. Jadi dan ini menjadi sebetulnya menjadi senjata yang luar biasa buat kita orang Muslim. Orang Muslim itu kan. Uh, digawe oke digawe oke dibikin kagum sama setan Iblis setan aja kagum sama orang muslim sama orang beriman kenapa dikasih nikmat bersyukur dikasih musibah bersabar itu yang bikin dia puji dikasih duit banyak alhamdulillah dikit dikit syukuran bagi bagi santri apa aja kemana teh wui apa namanya wui ungu ya wui ungu apa wui gitu kan? Ya, jadi kasih kue banyak berbagi, dikasih makanan dan lain-lain banyak berbagi ke santri. Malam ada kue tipal kamin dan lain-lain ada aja ya. Beras ada aja. Jadi dikasih nikmat bersyukur, dikasih musibah tidak ada jalan lain kecuali sabar, sabar aja. Baik itu nasehat dari yang keberapa Nomor berapa itu? 32. 32 dari Rasulullah Tentang apa? Tentang. Pahala, Pahala Bagi orang yang ahli sabar Dalam mendapatkan musibah Atau uh, terkena musibah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita diantaranya Orang yang bersabar hmm. Masih ingat doanya? Hmm. Allahumma ja'alna Soburo Waj'alna, Wajalna ura fajal fi aynama sagira wa fi ayuninnasi kabira segitu dah halaman berapa coba yang punya stabilo dikasih tanda doa-doa kayak gitu deh saya hese susah lagi nyarinya kalau enggak ada stabilo yang pink stabilo hitam kasih stabilo hitam <guluh> atau di pojoknya ditandain coret-coretnya jadi kitab itu ada dua versi Ada versi Usad Wahab, ada versi Usad Rofi Anda memilih yang mana terserah Kalau Usad Wahab versinya kitabnya harus gondrong Harus penuh. Kalau versi Usad Rofi harus kosong Semuanya, semuanya ada manfaatnya Kalau yang kosong itu melatih daya ingat dan kecerdasan kalau yang gondrong itu mengantisipasi kelupaan kita Cepat atau lambat kita akan melupa Karena memori kita cuma 2GB Belum diupgrade menjadi 10GB memorinya Jadi daya pikirnya terbatas Jadi kalau versi Lirboyo itu harus gondrong Makanya kita misalnya tuh, gondrongnya luar biasa Kanan, kiri, bawah, atas, nomor HP di situ ada ya Semuanya ada catatan loh, di warung atas 4.500, hutang, bala-bala, wah ada di sini. semua Sampai dicatat aja, persis kayak tulisannya teh Dewi itu. Wah, luar biasa, penuh. Penuh dengan masa lalu yang pelam. <tuk> <tuk> <tuk> Gak apa-apa, <tuk> ya baik itu diantara nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita amalkan aja doanya Allahumma ja'alna suburoh apa arti? Allahumma ya Allah ij'alna kalau sendirian Allahumma ja'alni ya Allah jadikan saya sobur apa sobur sabar itu kalau Sobur mah sopir itu sabar tapi kalau Sobur hamba yang banyak sabarnya dihenduin orang gitu kan ya <tuk> diisengin orang diam-diam lagi jalan di depan masjid di porosat kan? sabar ya <tuk> <tuk> apalagi diputusin 17 kali pada pacarnya cuma 2, sabar itu oh, bisa ya ujian ulangan kemarin salah tiga padahal soalnya cuma dua sabar soal dua salah tilu itu bukan cerita kenapa dia nulis namanya aja salah nama ustadz asep ini gimana ceritanya sih namanya aja salah jadi orang yang banyak bersabar namanya sabur. Tapi kalau orang yang bersabar, sopir orang sabar. Tapi kalau sabarnya luar biasa, namanya sobur. Itu namanya si God mentahal jumu. Sifat Allah itu apa? Sobur, ya. Asobur As betul. Artinya yang banyak bersabar, tetap yang maha sabar. Terus doanya apa lagi? Allahumma jaldi soburo, Waj'alni syakuro. Artinya apa? yang banyak bersyukur. Harus ada bedanya. Itu pentingnya ngaji tasrifan tuh begitu. Jadi menerjemahkannya enggak jadi orang yang bersyukur. Kalau bersyukur doang, syakir bahasa Arabnya. Jadi Ahmad syakir misalnya, hamba si Ahmad yang bersyukur. Abdus syakir, abdus syukur. Tapi kalau udah syakur, orang yang banyak bersyukurnya. Jadi lebih jadi namanya Sigot mentahal jumuh Kayak kemarin. Makan bahasa Arabnya apa? Akala yakulu. Kalau orang yang makan namanya akilun. Nah, anak saya si Akil dengan Anda harga benar Akil tidur makan dulu. Ah. Jam tiap mau tidur pasti dia makan itu. Ya Allah, oh, ya Pak saya ganti nama, gitu ya. Dan maksud saya mah mau tawakil orang yang banyak bertawakal berserah diri. Karena panggilannya akil ngandar. Ada dengar nggak, Winatn? Pagi-pagi itu nggak ngedan, nyampe Bisa saya ganti nama jadi Michael? Jadi Muhammad pun tawakil panggilan Michael, siapa ya? Oh, okay. Nama bapaknya Asyam. <kohes> gagal gitu. Tapi nanti bisa diganti Asep Senko. Wes. Jadi nah. jadi pemain Assemilan bae lah ya. Jadi <tapi>, apa tadi waj'alna syakur, orang yang banyak syukurnya. Tidur bahasa Arabnya apa? Nama yanamu, orang yang tidur? Naimun. Kalau banyak tidur Na'um Bukan Na'im Jadi Na'uman Sarek ngaji, Sarek sekolah, Sarek Wirit Sarek Sholat Sarek Itu namanya Budi Sarek <tik> <tik> Ya Na'im jadi Na'um Seperti itu Apa lagi? Orang yang banyak apanya? Orang yang banyak cilainya Tanya banyak nyakcilnya apa? Terok ya, teman -tanya. Jadi hanya merubahnya Jadi jangan kasratun kas naum Tidak, tidak usah nggak usah. Kalau belajar tasrifat tidak usah jadi kasratun naum Tuh dari naum Makan, akala, akhir Kalau banyak makannya Akhulun Orang yang banyak makannya Sobir orang yang bersabar Kalau banyak sabar Sobur Syakir orang yang bersyukur Kalau apapun rezeki yang Allah berikan Sehatan, ilmu, orang tua Apalagi nikmat, Semua nikmat kita syukurin Kita menjadi apa ya? Syakur Makanya doanya Allahumma ja'alni syakuro so Waj'alni syakuro so Waj'al fi'ayni Apa fi'ayni? Waj'al fi'ayni Jadikan di hadapan saya Jadi jangan mata doang ya Semua yang ada di hadapan saya Sohiro terlihat kecil, terlihat muda. tahajud tengah malam gampang. Kenapa? Ada champion tadi malam, jadi bisa bangun. <tuh> <tuh> menang, tenang, mv menang, Reo mantid menang. Basam. Terus apalagi? Wa ja'al aini saghiro. Ya Allah, jadikan di hadapan saya semua terlihat muda. Ada bencana besar, terasa muda semuanya apa tadi teh e, diputusin orang, misalnya oh diputusin sama teh yuyun masih ada teh wiwin, teh yayat dan lain-lain. Stoknya masih 16 belas, kenapa? Wajar via Semua di hadapan kita terlihat gampang. Lihat tas aduh gak punya duit. Lihat kanan, masih ada eris pinjam duit, kan gitu. Semuanya terlihat mudah, nggak ada yang susah, nggak ada yang susah. mau sekolah nggak ada duit naik angkot tinggal berhenti pak boleh ikut nggak mau oh, boleh silahkan naik <San> masuk lu gue nggak bayar kan saya boleh ikut nggak hehehe <San> juga angkot ini <San> eh, kok bapak tahu ini angkot ini saya hehehe lain jenetan ini e, terlihat tenang aja nggak ada hal yang berat di mata kita wajah allah ini ini sokir Semuanya terlihat biasa saja. Dikasih nikmat besar oleh Allah Jadi tinggal disyukurin. Kata orang nikmatnya kok oh, banyak banget, duit banyak, itu mah titipan dari Allah. Mudah Enggak ada yang bikin sulit. Terakhir, fi so wa fi aydisogira wa ayunin nasi kabira. Di hadapan orang itu terah seperti luar biasa, di hadapan kita biasa saja. Kamu keren amat sih doanya sampai 2000 rakaat. <tik> Oh gitu ya, sikat gua gawiin. Ah biasa aja Duhama memang kebetulan ya. ada waktu luang yang mudah-mudahan diterima. Udah enggak usah jadi hal yang luar biasa. Ih kamu ih keren udah tahfidz Quran ya udah 45 juz biasa aja gitu ya. <gih> Jadi ayat-ayat yang sudah turun yang dan yang belum turun semua sudah hafal semuanya itu. Ayat mana ada? Jadi ayat-ayat setan pun hafal. Karena ada ya satanic verses gitu ya. ya. Dulu siapa namanya? Ada Salman Rushdie ya. Jadi bikin ayat-ayat setan gitu baik itu nasihat dari siapa tadi Rasulullah s.a.w kita berlatih di awal hari-hari yang baik ini mudah-mudahan penuh dengan kesabaran, yang mau sekolah nanti di perjalanannya sudah banyak kata-kata yang gak penting jalani saja, Senyam, senyum, senyum, surat, seri ya, insya Allah orang akan takut eh. <guruh> surah, serah, serah. orang akan takut, gak usah pakai jimat-jimat apa-apa, gak usah banyak senyum, seri sendiri di jalan, orang akan takut sendiri, nah. Gelo gitunya, tenang saja, nggak ada hal yang berat. Yang berat itu kita yang memberatkan diri kita sendiri. Aduh gimana ya, aduh gimana ya, wah udah pusing sendiri itu. Saya sering jadi contoh itu hal yang, ya hal-hal yang e, biasa berlatih jadi santri itu, itu sangat luar biasa. Kalau bisa nanti makanan akang-akang siapa nih, yang sekedar uh, pion catur deh nya makanannya nanti digarisin, digarisin itu ya. Jadi makanannya ada garisannya. Jadi biar enggak ada patuker gitu makan. <laughs> Jadi ketika makanan ada yang ambil ya udah tinggal bersabar aja. Enggak mau patuker rezeki. So, kapan kira-kira pernah enggak satu hari kita enggak makan sama sekali? Oh, belum pernah satu hari kita enggak minum. Lah dikasih rezeki mudah, mau enggak Artinya rezeki itu adalah anugerah dari Allah. Belum tentu karena ibadah Ibadah kita, kenapa? Ibadah kita Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diterima alhamdulillah Harapan besar kita diterima Semua ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita berdoa lagi, boleh jadi hamba yang bersabar Allahumma ja'alni Shaburo Terus Wajalni syaburo Wajal Bi'ayni shogiro wafi a'yunin nasi kabiro. Artinya Allahumma ya Allah ij'alni shogiro. Artinya apa? Jadikan hamba yang banyak bersyukur. Selanjutnya waj'alni syakur. Orang yang banyak bersyukur. Waj'al aini shogiro. Semua di hadapan saya terlihat mudah biasa-biasa saja. Wajah Alfi Ainisogi, Rofiak Yuninasida di hadapan orang lain kabir menjadi hal yang luar biasa. Tasodakoh misalnya sepuluh ribu, eh luar biasa pagi-pagi ada tasodakoh sepuluh ribu. Nggak tahu orang duit enam di situ. Jadi, biasa saja, enggak ada hal yang terlihat luar biasa. Biasa saja semuanya biasa saja. Kalau bahasa Gus Mus tadi malam yang dibaca oleh Kang Eris Ojo kumunan Jangan jadi orang yang gumunan. Gumunan kagetan Orang yang gumunan kagetan itu ketahuan orangnya e, tidak banyak ilmunya Jadi orang yang gumunan kagetan Dikit-dikit kaget, kok begini sih? Kok begitu sih? Oh nggak bisa nih kafir nih bid'ah nih sesat raka oh luar biasa seakan-akan dia panitia gitu. Soalnya <yewat> panitia itu kan suka seleksi ya gini-gini. Oh siapa apa dia dari jadi staff neraka gitu. Kikit-kikit neraka itu. Ada yang bikin neraka aja. Kita nggak boleh kagetan. Ada yang berbeda pendapat biasa saja. Biasa saja. Kita nggak ada kewajiban orang harus ngikut jadi follower kita. Enggak, nggak ada kewajiban kita. Seakan-akan kalau kita sudah ceramah harus pada ikut Enggak, biasa saja Semua harus terlihat biasa saja Jangan kagetan Jangan gumunan Jangan orang-orang yang cepat kaget Digambarkan orang yang cepat kagetan itu Artinya ilmunya masih sedikit Contoh ember Ada ember Kita punya tinta warna hitam segelas Masukkan ke ember Kira-kira embernya jadi hitam gak? Bandingkan dengan kita punya tinta segelas masukkan ke air laut, kira-kira air laut jadi hitam enggak? Kenapa? Luas-luas. Iya, sudah sangat luas sekali. Jadi kemasukan paham-paham apapun tenang saja. Tapi kalau masih sedikit semer, langsung terpengaruh riuh dan lain-lain. Jadilah orang-orang yang ilmunya melaut. Artinya melaut bukan jadi nelayan semuanya, jangan. Tapi betul-betul yang ilmunya luas tafsir bisa, hadis bisa, usul fikih bisa, apalagi bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa kucing, bahasa kodok semuanya kita di sana. Jadi enggak enggak mudah kagetan. Orangnya tenang, kalem dan lain-lain. Disebut kafir sama orang, oh ah, sesat nih. Baru halim si ini pahamnya, pahamnya enggak benar. Tenang saja. Wah kok salat kamu begini? Tenang saja. Kita akan Bertemu dengan HH Kalau mungkin zaman saya sudah mau terlewat ya, Karena usia sudah 21 Kemarin 7 bulan, ya? Tapi zaman akan-akan semua Nanti pasti akan lebih berat lagi Coba lihat di tayangan-tayangan Di media-media sosial Aduh, Zaman yang akan datang pasti akan lebih berat lagi Fitnahnya Ngikutin orang pinter itu bagus Tapi ngikutin orang yang sok pinter Itu yang melempongnya luar biasa ya? lihat TV sekarang, waduh udah gak ada enak-enaknya kalau bisa diizinin jual TV ya bisa pengennya ngejual TV itu kenapa? udah makin gak enak ditonton itu film udah gak ada yang benar, sinetron penuh dengan materialistis gitu ya, Dikit-dikit pacaran, gak punya pacaran lari aja di kampus tabrakan, bungunya jatuh, jadi pacar bisa gampang tapi pas kita praktekin gak banyak yang gak sesuai gitu ya pas kita tabrakin gitu kan ya oh dulu tuh siapa ya oh nggak kayak di TV ya <gifat> apalagi e, ketabrak motor di jalan ya ditolongin gitu nih eh, gitu kan ya pas kita nabrak maut masuk penjara nah terus <gifat> sih kayak TV gitu jadi penuh dengan kebohongan gitu di TV itu ya Allah gitu ya Cari hal-hal yang kira-kira kalau masih nonton TV dipilih aja. Yang pentingnya satu berita yang paling penting. Yang penting lagi ya tadi bola. Dan <laughs> yang penting yang ketiga Ustadz jaga itu penting banget itu luasnya saya. Tayangan wajib itu kayaknya itu. Makanya iklannya ngantri sampai Ustadz jaganya digeser sama iklan semua. <laughs> yang penting itu acaranya, iklannya ya. <laughs> ya karena bayarannya mahal itu, jadi transfer itu. Saking udah nggak bisa dianggobin, itu bayarnya ditransfer. Udah ketekawadahan dianggob. Dan sebelah ditransfer, diblokir. ya <guruh> Jadi nggak bisa diambil. Kita <guruh> dibayar, itu sebetulnya. <guruh> Nah, ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita jadi hal-hal orang yang banyak bersabarnya. Enggak usah kagetan, enggak usah gumunan, ada yang terawih 11 biasa saja. Ada yang terawih 23 biasa saja. Ada yang pakai kunut, alhamdulillah. Enggak kunut ikut imam wajib gitu saja. Jangan mentang-mentang imamnya enggak kunut, kita kunut sendiri aja. Ini fatal, ya. Jadi enggak usah biasa saja. Enggak usah sujud sahwi, enggak usah lagi. Nah, kunut mah hanya sun sunnah gitu saja. Jadi imam banyak yang kunut dia ikut kunut Dia ikut budaya Jadi kita menjaga budaya Kira-kira budayanya seperti apa Saya kalau suruh imam di Mesir Mujahidin Yang sebelah sana Sari Jadi Pasti saya gak akan kunut kapan? Karena di sana gak pakai kunut Menghormati budaya setempat seperti itu. Tapi kalau Darul Halim saya kunut Kalau di Mesir Sariwangi di atas 24 jam saya kunut terus gitu. Subuh, Asar, Maghrib Bisa kunut gitu. Kok bisa? Bisa Gitu lah jadi jangan kagetan. Yang lagi jangan jadi baru halim, jangan jadi yang kagetan. Ada lagi yang ditanyakan oleh kang Niko itu, Islam Nusantara, jangan kaget. Apalagi ini Islam Nusantara. Nanti Islam Nusantara dalam melawan Islam Arab gitu kan. Seakan-akan diparsial. Islam lah dalam konteksnya mas semuanya sama, sama-sama syahadat, sama-sama sholat, sama-sama zakat, puasa naik hajinya ke Mekah, gak ke Singapura semuanya sama yang bikin beda hanya hal-hal yang kecil saja Islam yang Nusantara dia merangkul budaya lokal, Islam tapi pakai baju pokok pakai sarung, ini kan Islam usantara soko suli, sarung ke enggak, artinya kita Islam yang merangkul budaya usantara Kenapa? Sarung bagus ya. Sarung itu yang paling ekonomis, sok mahalan sarung apa celana dari Kang Badung namanya? Celana Kang Badung. <laughs> sarung mah murah. Jadi ada faktor ekonomis. Yang kedua, faktor apa namanya? biologis. <laughs> so, pakai sarung. Orang yang pakai sarung paling banyak anaknya dibanding orang yang biasa pakai lepis nggak pakai sarung, datang ke rumah tinggal angkat jadi ya, budak, angkat jadi ya, budak. <guluh> Yang kedua faktor apalagi higienis. Apalagi tadi, apa? biologi, apalagi ekonomis, apalagi nih ya. <guluh> kita bikin aja lah higienis, paling bersih. Orang kalau ketut pakai sarung keluar semuanya itu busuh, ngapung kabe. Coba pakai lepis. Terlap <tuk> di ninya te. Pas keluar teh masuk lagi nih. Kada sisa keluar nang gini. Tinggal di lapisi Jerman. Pas tetes, tukang tot masuk lagi ke dalam. Jadi penyakitnya. Pakai sarung mah buka dikit <tuk> wah gitu. Sampai ke pembon <tuk> jadi higienis iya, ekonomis, iya, biologis, iya, apalagi. <ganti> jadi budaya Nusantara sarung. Jadi kalau mau pabin amin ah, ah, sarung yang pertama bidah itu. Salat kok pakai sarung. Seperti itu. Tapi dirangkul budaya seperti ini dirangkul positif rangkul. Kalau kira-kira budaya ini nggak cocok, jangan dilakukan. Sholat pakai koteka misalnya kayak orang asmat ya nggak bisa. Budayanya nggak cocok. Gimana caranya? Ya pakai sarung dulu gitu kannya. Kok kenapa mereka nggak sholat pakai koteka? Borah Islam aja kan ya? mereka agamanya beda. Sepertinya. Jadi sekiranya budaya cocok, yang dimenangkan ya pasti tetap syariat agama, budaya ngikutin. Kalau budaya nggak cocok, ya tidak sesuai dengan syariat. Tetap syariat tetap di nomor satukan. Itu yang menangkan Islam Nusantara. Sayangnya kita sering mas Nah, mudah-mudahan Darul Halim tidak menjadi santri-santri yang kagetan. Menerima apapun tenang saja. Baik, okay, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita akhiri dengan salawat. Maula ya salliw wa sallim 'ala habibi bika khairu haki qollihi mi huwa habibul ladin turja walimu ibahini ya rabbibi musaba ayma wasidana wa gurilana ma ma ya sallallahu rabbuna ala Ahmadus Sofpa sayyidul mursalin wa ali washabihin ajmain subhanakallahumma amin tashallu ala untuk acara pagi ini bagi yang ingin lihat sorogan Insya Allah di atas jam 8 ada Yang ingin sorogan Mudah-mudahan hmm. Kalau pengajian siang Siapa? Kemis? Sudah lebih udah ada ya, itu, uh, Nanti coba hubungi Kusah 2-1 ke Cilin Cirli Saya di DM Nanti pengajiannya Kalau masih ada pengajian kurang kurangnya jam 11.30 jadi ngajinya di jam setengah sebelas Kalau usaha tangga ada Jangan libur Kecuali kemarin ada teh ini. Jangan liburnya Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam